Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Poin terakhir yang kita bahas Bapak-bapak ibu sekalian uh, Sheikh Uthimin Rahimahullah Memberikan pelajaran langsung ya Ini bukan teori ini, ini langsung Bagaimana ulama Menulis surat kepada Muridnya Sangat penuh dengan Nuansa ketawa Tuhan Dan uh, Aura kebapaan karena guru adalah seorang ayah kata Nabi makanya beliau panggil al-iban dan juga penuh dengan suasana kasih sayang didoakan muridnya didoakan hafizahullah taala semoga Allah menjaga engkau wahai muridku dan di sini kita bisa mengambil uh, pelajaran berharga bagaimana dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan kasih sayang eh. Karena ilmu itu kan Sumbernya kan cuma dua hadirin Al-Quran Dan Sunnah Yang dipahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabat Al-Quran adalah Kitabur Rahmah Nama lain dari Al-Quran itu Al-Rahmah Sebagaimana surat Yunus Ayat 58 Dan Sunnah Sunnah Rasul dan rasul adalah nabiur rahmah. Rasul adalah nabiur rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Bil mukminin raufur rahim kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sangat sangat penyantun dan sangat sayang sama orang-orang beriman. Jadi nabi itu itu sangat penyantun dan sangat menyayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kitab suci kita atau Al-Quran, jadi kalau Al-Quran adalah kitab kasih sayang rahmat, kalau Nabi adalah Nabi Rahmah Sebagaimana tadi Ra Furrahim, Dalam salat Al-Tawbah ayat 128 Ya masa ia kita nih Yang senantiasa mengkampanyekan Al-Quran dan Sunnah Kita yang senantiasa Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Kita yang berusaha Menyuarakan dan mendakwakan Al-Quran dan Sunnah Tidak memiliki Suasana kasih sayang diantara kita, maka tidak heran kaidah para ulama al ilmu rahimun bainah ahli ilmu itu membuat para pencarinya itu saling menyayangi diantara mereka. Ya, kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu kata Syuuthimin, "Fakat sa'atani barakallahu fik'an azu'ala kaman hajan tasiru alayhi fi hayatika. engkau telah meminta aku wahai anakku barakallahu fika diloin lagi tuh barakallahu fika semoga allah memberkahimu an ana alaka engkau meminta aku menuliskan dan membuat sebuah sebuah pattern, sebuah pola. Jadi dari sini kita bisa mengetahui risalah yang ada di tengah-tengah kita itu sebenarnya berawal dari permintaan salah satu murid Syauti Bin eh, kepada beliau untuk dibuatkan sebuah pola, sebuah pattern, sebuah manhaj di mana muridnya itu berjalan di atas manhaj tersebut seumur hidup dia. Nah, apa sih pelajaran yang kita bisa petik dari kalimat ini? Lagi-lagi kita tahu latar belakang penulisan risalah ini. Oh, ternyata ini permintaan ya. Permintaan dari muridnya. Dan banyak buku-buku itu berawal dari permintaan seseorang kepada ulama. Contoh yang lain adalah buku Al-Aqidah Wasiltiyah itu kan permintaan seorang dari e, negeri wasil kepada syekhul Islam Bittimiyah untuk menuliskan Akidah al jamaah maka ditulislah Akidah Wasiltiyah jadi itu e, sejarah dibanding buku ini pelajaran yang kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana sayangnya ulama ke murid-murid beliau <tuh> Atau murid-murid mereka, dan umat mereka. Artinya bukan umat mereka-mereka Nabi ya, tapi maksudnya umat Islam yang belajar dengan mereka. Jadi mereka tuh sayang sama umat Islam. Ulama itu sayang. Makanya sampai kalaupun harus membantah seseorang, meluruskan seseorang, itu kan karena sayang. Nabi bersabda unsur akhaka al-oliman al-ma'ul-umat. Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang golim dan yang tergolimi. Gimana cara norong orang yang mendolimi atau orang yang golim ya Rasulullah. Kalau nolong orang yang tergolimi, kita sudah tahu. Kata Nabi cegah dia dari kegoliman. Cegah. Lantah. Pertolongan. Bukan semata mencintuhkan. Nah itu tuh hadirin Didoain Jadi sampai harus membatalkan Itu suasana saya sayap tuh. Makanya kita harus banyak doain Di antara kita Barakulah Fikun Jazakullahu Khairan Dan juga doanya itu dari lubuk hati hadirin. Jangan hanya formalitas Jangan hanya sekedar SOP aja. Jangan pemanis bibir Doain tuh saudara kita Barakulah Fikun Jazakullahu Khairan ahsarullah ilaikum bait ini yang kita pelajari dari ulama kita selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadi tahu bahwa isi buku ini adalah sebuah manhaj sebuah pola hidup nih gimana seorang penuntut ilmu harus uh, menjalani kehidupannya nah ini buku ini yang ajarin kita jadi ini basic Pak dan yang kasih pattern bukan orang yang LC, bukan sebatas ustadz. Ini yang kasih pattern ulama abad ini. Yang udah tahu asam garamnya kehidupan. Jadi ilmunya papan atas, pengalamannya juga segudang. Jadi tuh bayangin ya, kalau pengalaman dikombain dengan ilmu itu gimana jadinya? Nah ini patternnya nih ada di tengah-tengah kita. Jadi walaupun cuma 6 halaman, tapi dalam banget. Karena 6 halaman ini bukan ditulis lulusan TK atau orang baru bangkit di ST, tapi ya abad ini. Kenapa demikian? Kenapa kita perlu pola, perlu manaj, perlu metode hidup, Pernah mengatakan begini Fudar bin Iyad pernah mengatakan Al-ulama kathir Wal-hukama Qulil Apa kata beliau? Al-ulama kathir Wal-hukama Qulil Ini ucapan Futhil bin Iyad, sebagaimana disampaikan al-imam al al-al-juri dalam kitabnya akhlakul ulama yang berilmu secara teori. Itu relatif banyak. Tapi orang yang ngamalin ilmunya hidup dengan pola yang jelas itu sedikit tak banyak. Jadi orang yang berilmu Tapi secara teori Itu relatif banyak Tapi orang yang benar-benar Ngamalin ilmunya Bukan hanya teori, prakteknya juga jago Itu relatif sedikit Orang-orang nah, yang seperti itu Bukan di dalam majlis ta'limnya saja Tapi di dalam Nah, ini yang harus kita pelajari. Makanya Futhul Minat juga mengatakan banyak orang itu lisa nul lisa nul alim wa amaluhu ar jahil 90-an. Banyak orang kata Terpilih atau kata para ulama. Kalau ngomong itu lisannya lisan ulama. Tapi kalau sudah sudah sudah berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, tingkah lakunya, lagi banyak orang kata Fidel Biniat. Kalau bicara, oh, tapi kalau kita jalan bareng sama dia Misalnya tiga hari, lima hari Satu minggu, safar oke kayak pernah hafal ya Padahal Nilai hadisnya sembilan Jadi gayanya Sikapnya, cara Ngomongnya Attitudenya ke orang bodoh Nah itu yang tidak mau Yang kita tidak inginkan terjadi pada diri kita Makanya kita perlu membahas Ban hajun yu yun Makanya kan judulnya kan Pola hidup sehari-hari bagi penutup ilmu Lalu terakhir Syekh menutup dengan doa Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Dunia ilmu itu harus dunia yang penuh Dengan saling mendoakan di antara kita Bukan saling mengumpat, saling mencaci, saling menjaki lagi Saling menggibah, saling mengfitnah Tapi Bunyai Elwosali mendoakan, Syekh, mendoakan Allah ini Asalullah Ta'ala aniyafiqana jami'an. Dan aku sungguh meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita semua, aniyafiqin wudah war rahsah, wassawab, wassadat, memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di dalam wudah hidayah, war rahsah petunjuk, wassawab wassadat kebenaran dan kelurusan. Tuannya jualan, anak muda, dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk, solihin, amuslihin, menjadikan kita sebagai orang-orang soleh dan orang yang suka mengislah orang lain dan mensolehkan orang lain. Jadi lagi-lagi mukadimah ini beliau tutup dengan doa. Doa oh, Syekh tu akan diri beliau doakan murid yang nanya dan doakan semua pembacanya. Jadi kita nanti kita doa Syekh kalau kita ngaji kitab ini. Ini doakan kita agar selalu berada di atas al-huda, hidayah ar-rsya, Petunjuk os di atas jalan yang benar, os dan lurusnya sikap dan menjadikan kita muda dan orang yang suka kasih hidayah. Hidayah irsyad ya. Hidayah tofik itu milik Allah. Muhtadin. Berada di atas hidayah. Jadi bukan hobi kasih hidayah. Tapi dirinya. Tidak di atas hidayah. Gitu. Kasih tahu jalan. Uh, menuju rumahnya. Uh, Pak Isa. Tapi dia juga kalau ke rumah Pak Isa. Nyasar. Kan repot dan orang-orang soleh dan berusaha menolakkan orang lain dan memperbaiki orang lain ini yang bisa kita sampaikan Break sebentar uh, sambil uh, setelah itu kita berkasih tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Ustaz uh, Barakulahikum <tuh> jika jika ada seorang yang marah ketika dinilai oleh orang lain dalam melakukan sesuatu karena dunia dia marah karena orang tersebut merasa sudah berusaha untuk ikhlas. Ya, terima kasih, Nsulh Fair atas pertanyaannya yang sangat bagus dari Pak Uji ya. E, yang saya tangkap <tuh> apa hukumnya orang yang marah karena dijust, difonis e, mengerjakan sesuatu tidak ikhlas, padahal dia sudah berusaha tuh untuk ikhlas dalam beramal. Eh masih aja. Ada yang memfonis dia tidak tidak ikhlas. Anda ngapain sih gitu pencitraan ya. Anda tu nggak ikhlas ya. Anda tu cari popularitas. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kredibel dia kesal. Nah uh, ada sebuah Nasehat yang menarik yang disampaikan oleh Al Imam Dunun, salah satu Salaf Dunun, beliau mengatakan bahawa ciri-ciri orang yang ikhlas itu hanya tawyain laul madah wadham. Orang-orang yang baginya sama saja antara pujian dan celaan antara pujian dan celaan bagi dia sama, dipuji nggak gr, nggak seneng, dicela nggak baper, nggak sakit hati. Karena yang dia cari bukan komentarnya manusia, yang dia cari adalah ridho Allah subhanahuwataala. Jadi yang dia tuju tuh Allah bukan manusia. Jadi manusia mau menghargai mau mengacuhkan dia enggak peduli. Yang akan membuat dia hancur adalah kalau Allah mencela dia. Difonis tidak ikhlas oleh manusia itu enggak membahayakan kita. Mau seluruh orang di Indonesia dan di Muscat mengatakan kita enggak ikhlas juga enggak merubah takdir kita dan tidak membahayakan kita. Justru, kalau kita masih baper, kita masih tersinggung, kita terpancing, dicela, dikatakan tidak ikhlas, dikhawatirkan, marahnya kita menunjukkan ikhlas kita masih belum sesuai dengan standar keikhlasan. Masih harus direvisi lagi. Masih harus direvisi lagi. Karena kalau udah benar-benar ikhlas kita enggak akan terpengaruh. Jadi jangan-jangan benar enggak ikhlas kayak ini. Kenapa saya tadi center pancing. Makanya Nabi mau dicaci maki kayak apapun enggak peduli. Enggak <tuh> peduli beliau itu. Dikatakan dukun Orang gila, gak peduli beliau Karena beliau Bukan cari pujian manusia Ingat ekspekta eh, Kekecewaan Kekecewaan Dan amarah Teorinya kan berbanding Terbalik dengan ekspektasi Orang yang Kecewa ketika dicela Karena ekspektasinya dipuji Gitu loh Nah, ketika kita enggak punya ekspektasi dipuji oleh manusia, karena mencari Ridho Allah, dicelah juga enggak bakalan kecewa. Jadi marilah kita memperbaiki diri kita dan fenomena ini menunjukkan bahawa ikhlas itu susah banget. Ya termasuk bagi yang berbicara pada detik ini menjalankan konsep yang sedang disampaikan ini enggak mudah tapi dengan kita meminta pertolongan kepada Allah, dan berusaha, dan terus berusaha, semoga Allah wujudkan keikhlasan bagi diri kita. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Jazakallah, Ustaz. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, ini sebuah pertanyaan, Ustaz. Um, apakah ada kaitan antara Seringnya seseorang guru mendoakan kepada muridnya, membuat pemahaman murid itu menjadi menjadi dapat paham gitu Ustaz. Jadi seandainya mungkin kita belajar kepada berba berbagai Ustaz, kemudian ada Ustaz yang selalu mendoakan kepada muridnya, kemudian ada Ustaz yang juga mendoakan tapi tidak terlalu banyak, apakah ada pengaruhnya terhadap pemahaman murid-murid terhadap materi yang disampaikan? Jazakallah khair. Ya, terima kasih jasa khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jawabannya diperinci. Tapi kesimpulannya, doa guru kepada murid akan sangat mempengaruhi Kesuksesan sang murid, mudahnya dia memahami dan mengamalkan jika sang murid pun berusaha <coughs> untuk ikhlas dan belajar. Ikhlas dan belajar. Karena sehebat apapun Sang Guru dan sebanyak apapun doanya kalau si murid pun tidak berusaha <tuh> maka doa Sang Guru pun tidak akan terlalu kuat pengaruhnya. Sejarah mencatat bagaimana Nabi SAW sangat ingin paman beliau mendapatkan hidayah. Kalau kita gak usah bicara sang nabi kita yang begitu luar biasa. Kita aja nih. Saat kita punya um, atau tante, atau paman, bibi. Dan kita pengen banget. <tuh> mereka dapat hidayah. Kira-kira kita doain gak dalam sujud kita? Doain gak di dalam tahajud-tahajud kita? Atau pada saat sepertiga malam terakhir? Saya yakin wajah-wajah di hadapan saya ini Itu mendoakan insya Allah Nah kalau kita aja mendoakan Ya apalagi Nabi salasalam. Nabi pasti doain pamannya Abu Talib Tapi pertanyaannya Apakah berhasil? Ya benar enggak Kenapa? Karena tidak direspon oleh pamannya sendiri Pamannya enggak berusaha Pamannya masih mikirin kata orang tidak ada ketulusan. Betul pamannya bantu keponakannya. Keponakannya eh, pamannya sangat cinta dengan keponakannya. Tapi cinta cinta sebatas nasab, bukan cinta karena Allah. Itu yang dijelaskan para ulama sirah. Kenapa sih paman Abu Thalib dengan segala perjuangan dan pengorbanannya itu enggak membuat Allah kasih hidayah kepada beliau? Jawabannya Karena Nabi, karena Abu Talib pun support Nabi, mendukung Nabi, sayang sama Nabi, bukan sayang karena Allah. Bukan hubu filah, tapi hubu fin nasabi. Makanya, ini menarik nih. Kata para ulama, memang sedikit agak melebar, tapi penting banget. Kata para ulama, sebab su'ul khotimah adalah Cinta karena nasab Orang tua yang sayang Kepada anaknya, tapi bukan karena Allah Suami atau Istri yang sayang sama pasangannya Tapi bukan karena Allah Tapi karena hawa nafsu Atau nasab, hanya sebatas itu Nah, kembali ke Pertanyaan Pak Ahmad, Jazahullah Khairan Itu sebukti-buktinya Dalil, bagaimana Doa guru itu sangat Menentukan, namun Tergantung juga bagaimana sang murid itu membuka hatinya kepada Allah. Allah taala bisa jika guru doain murid tulus, muridnya ikhlas, semangat belajar itu perpaduan yang sangat harmonis sekali. Allah taala bisa mungkin itu. Jazakumullah khair atas kehadiran atensi dan perhatian antum dan semangat antum untuk belajar. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat Dan ilmu yang berkah ya Bukan hanya ilmu yang banyak Dan juga saya ingatkan Bapak-Bapak Ibu-Bapak sekalian Sebagaimana permintaan langsung Dari Bapak-Bapak Kita akan buat PR per grup Kesimpulan dari Setiap hadis dari Arba'in Nawawi ya. Oleh karena itu Karena ilmu itu Ranahnya kasih sayang Karena Hafalan kita liburkan dulu selama sebulan, karena fokus untuk Bapak uh, Bapak buka-buka lagi dari hadis pertama sampai hadis ke-42, dan empat pertemuan dari sekarang, mohon dicatat, itu uh, dikumpulkan, uh, tidak ada paksaan di dalam agama La'iqruhafiddin, tapi... Kalau kita nggak ikut program ini rugi banget hadirin. Karena masih ingat nggak ucapan mu'ad bin Jabal? Apa kata mu'ad bin Jabal? Kata mu'ad bin Jabal, wa muzakar tasbih. Mengulang pelajaran itu pahalanya sama dengan bertasbih Allah wakibar. Jadi mengulang pelajaran itu pahalanya sama dengan bertasbih jadi kalau kita ulang-ulang pelajaran kita diarbain dan cuma tiga fawaid gampang banget lah baca syarahnya al ustad ustaduna ustad uh, yazid hafidahulloh itu gampang banget dapatnya baca syarahnya syauteimin gampang banget dapatnya dan dengan ini kita akan baca dan sebagaimana biasa uh, pak mirza yang akan ini ya mengkoordinasi ya uh, dan kita potong aja, 21 hadis dikumpulkan 2 minggu lagi. gitulah. Biar dicicil. 21 hadis, 2 minggu lagi, lalu ya gak masalah, kalau Antum udah selesai 40 udah hadis dalam 5 hari, gak masalah. Antum gak usah bingung. E, cukup nanti pas 2 minggu, storyin 21 dulu. Lalu Seminggu, dua minggu lagi baru dua, dua dua sampai empat dua Insyaallah berkah dan uh, semua kita capek bukan hanya antum aja saya lebih capek mungkin antum cuma nyari tiga per hari saya harus bacain se baca semua tuh hasil antum uh, apalagi antum kan kayaknya kutu buku semua pasti banyak bawainnya jadi tuh PR saya lebih banyak lagi tapi nggak apa-apa semoga capek kita bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.